Alhamdulillah kita semua dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan waktu yang kita isi sekarang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kewajiban kita kepada para sahabat rasulullah saw dan keutamaan dari para sahabat nabi kita muhammad saw para sahabat itu adalah orang-orang yang kalau kita sebutkan di dalam majlis maka majlis itu menjadi mulia Para sahabat adalah manusia yang kalau kita tengok sejarah kehidupan mereka, kita pelajari biografi mereka, maka akan mensucikan jiwa kita. Dikanakan para sahabat adalah orang-orang yang Allah sudah pilih untuk menjadi pendamping Nabi kita Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Dan <coughs> Imam Ibn Mas'ud mengatakan Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba. Maka didapati hati Nabi Muhammad adalah hati yang terbaik. Maka Allah pilih beliau sebagai Rasul. Kemudian Allah lihat lagi hati para hamba. Maka didapati hati para sahabat Rasulullah SAW adalah hati yang paling bersih. Maka Allah pilih mereka sebagai sahabat Rasulullah SAW. Maka apa kewajiban kita kepada para sahabat Rasulullah SAW? Orang-orang yang Allah SWT sebutkan Di dalam Al-Quran Al-Karim Radiyallahu anhu wa radu'an Allah riduh kepada mereka Dan mereka pun riduh kepada Allah SWT Ada pun yang pertama yang hendaknya kita lakukan Atau kita yakini Yaitu Kita mencintai Para sahabat Rasulullah SAW yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman wal ladzina jaahu min ba'dihim yaquluna rabbana fillinna wa li ikhwanina alladhina sabaquuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu Rabbana innaka a'ufrah. Allah SWT berfirman tentang keutamaan para sahabat. Adapun orang-orang yang datang setelahnya, mereka mengatakan Rabbana a'fir lana walaiqwanin ikhwanina alladhina sabahuna bir-Iman. Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Walataja Alfi Pulubinagilalilalina Aman. Dan jangan kau jadikan di dalam hati kami terdapat kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, Engkau adalah Zat yang maha lembut lagi maha pengasih. Maka di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh memiliki kedengkian kepada orang-orang yang lebih dahulu beriman. Dan yang paling dahulu Beriman di tubuh umat ini adalah Para sahabat Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Dan Rasulullah Salallahu alaihi wasalam pernah bersabda Di dalam hadis riwayat Bufari Ayatul iman Hubbul amsal. Salah satu tanda Keimanan adalah kita mencintai para sahabat Ansor. Para sahabat Ansor adalah para sahabat yang tinggal di Madinah, yang mereka menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dikarenakan di Mekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Maka sahabat ansur, ya Menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya Dan ya, Membantu mereka agar mereka tinggal Nyaman Di kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda Ayatul Iman Tanda keimanan adalah Mencintai sahabat Ansur Wa ayatul Munafiq hubbul buktul ansar dan tanda dari kemunafikan adalah membenci sahabat ansar dan para ulama mengatakan para sahabat muhajirin orang-orang yang berhijrah itu lebih mulia lebih utama daripada sahabat ansar karena mereka lebih dahulu beriman demikian juga mereka meninggalkan harta dan keluarga mereka di Mekah dalam rangka menjaga agama mereka. Maka para ulama mengatakan mencintai muhajirin itu lebih utama daripada mencintai ansor. Namun mencintai ansor saja dikatakan oleh Rasulullah SAW tanda diantara keimanan dan membenci ansor itu tanda diantara kemunafik. Dan para pendahulu kita Itu mereka biasa mengajarkan Anak-anak mereka Agar mencintai para sahabat Sebagaimana mereka Mengajarkan surat di dalam Al-Quran Jadi kalau kita sekarang punya anak Pak, Mungkin kita ajarkan ya Kalau ibu-ibu juga punya anak Diajarkan kepada Anaknya surat-surat Al-Quran al -Quran. Allahu Akhbar, Allahu Akbar bilfalaan, dan seterusnya. Maka para ulama terdahulu itu mereka mengajarkan kecintaan kepada para sahabat, kepada anak-anak mereka, sebagaimana mereka mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang pertama kita harus mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini kemuliaan dan keutamaan mereka. Yang kedua, kita harus meyakini keutamaan dan Keterpercayaan mereka Adapun Ayat atau hadis Yang menjelaskan tentang Keutamaan para sahabat Luar biasa banyak Sangat banyak sekali dalam Ayat-ayat Al-Quran Mungkin kita akan sebutkan Beberapanya saja Di antaranya adalah Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 74. Surat Al-Anfal ayat 74. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina amanu wa nasaru uhla Hakkoh, Lham maqfiratu wa ajarum kabir. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah, kemudian orang-orang yang berjuang di jalan, di jalan Allah sempena kuasaan, dan orang-orang yang memuliakan dan menorong Rasulullah Sallam, ulai ikamul muniyah hakkoh. Mereka lah adalah orang yang sebenar-benarnya beriman. Orang Mu'mini orang-orang yang beriman yang sejati. Dan ayat ini berlaku secara umum. Namun yang paling dahulu mendapatkan terutama ayat ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lahum maghfiratu wa ajrun kabiir." Bagi mereka adalah ampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Kemudian juga diantara ayat yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Yaitu ayat yang terdapat di surat Al-Hadid ayat 10. Al-Hadid ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala bihulman La yastawi minkum Man anfaq min qablu Wa qatal La yastawi minkum Man anfaq min qablu Wa qatal Min qabli al-fatih wa qatal Aulahika aadhumu darajatan Min al-ladhina Anfaqu Wa kullawwa'adawdaw tidak sama Orang yang berinfak Sebelum terjadinya Fathu Mekah Pembebasan kota Mekah Dan orang yang Berperang di jalan Allah Berjuang di jalan Allah mereka itu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya, lebih agung derajatnya dibandingkan dari orang yang berinfak setelah peristiwa Fathu Makkah. Di sini Allah Swt membedakan antara para sahabat yang berinfak sebelum Fathu Makkah, dikarenakan ketika itu sangat dibutuhkan harta untuk ya membebaskan kota Mekkah dari kekufuran dari kemusyrikan maka ketika itu para sahabat dan Rasulullah SAW sangat membutuhkan harta maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan beda antara para sahabat yang berinfak sebelum peristiwa Fatum Mekkah dan para sahabat yang berinfak setelah peristiwa Fatum Mekkah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dan wa kullau wa dan kami janjikan kepada kedua kelompok tersebut surga Allah Subhanahu Jadi Allah janjikan kepada seluruh sahabat bahwasanya mereka pasti masuk surga. Ini janji dari Allah Subhanahu Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berhormat. Di dalam surat Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala berhormat. Laqad radiyallahu anil mu'minina. Idhubay'unaka tahta syajarah. Dan sungguh Allah telah biduh. Kepada orang-orang yang beriman. Yang mereka Berbai'at Di bawah pohon ya. Yang mereka berbai'at di bawah pohon Maaf, itu barusan di surat Al-Fatih ya, Bukan ujurat. Di surat Al-Fatih Ayat 18 Al-Fatih Al-Fatih Jadi Allah SWT mengatakan Sungguh Allah telah riduh kepada orang-orang yang beriman, yang mereka berbayat di bawah pohon, yaitu peristiwa Sulh al-Hudaybiyah, yang mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada tahun 6 Hijriah mereka hendak melakukan umroh, namun kaum kafir Quraisy mereka mengira bahwasanya Rasulullah SAW datang ke Mekah dalam rangka menyerang mereka. Maka mendengar kabar tersebut, Rasulullah SAW mengirim utusan yaitu Utsman bin Affan yang tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat datang ke Mekah bukan untuk menyerang, akan tapi untuk melakukan ibadah hajat. Namun terdengar desas-desus Bahwasanya Utsman bin Affan itu terbunuh Maka ketika itu Rasulullah SAW ya, Mengajak para sahabatnya Agar berbaikan Agar mengikat perjanjian yang kuat Maka para sahabat Yang ketika itu jumlahnya sekitar 1500 orang berbaikan Berjanji bahwasanya mereka akan Membela darah Utsman tersebut Maka Rasulullah berserfa tentang orang-orang tersebut laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubay'una tahta asy sungguh Allah sudah rida kepada orang-orang yang beriman yang membaiatmu di bawah pohon yaitu peristiwa Uhud Al-Hudaybiyah itu di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat masih banyak sekali Namun saya ingin menjelaskan 10 poin tentang kewajiban kita kepada para sahabat mudah-mudahan cukup waktu. Di antara kalau yang tadi ayat, sekarang hadis. Hadis yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat. Itu sebagaimana di dalam riwayat Muslim dari jalan sahabat Burdah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Anjumu amanatun his sama bintang itu penjaga langit ini sabda rasulullah jadi rasulullah itu tidak berkata melainkan wahyu maka kita harus yakini bahwasanya bintang-bintang yang ada itu penjaga langit faida zahbatin nujum atat his sama imatuan kalau bintang itu sirna. Maka akan dijanjikan apa yang akan terjadi bagi langit. bahwasanya langit akan dinasak. Wa ana amanatun li ashabi. Dan saya penjaga bagi para sahabat. Fa'idha zahabtu ata ashabi ma yu'ani. Kalau saya ini sudah wafat maka akan mendatangi kepada para sahabat ya apa yang dijanjikan bagi mereka nanti kita akan jelaskan apa maksudnya wa ashabi amanatun ummati dan sahabat-sahabatku itu adalah penjaga bagi umatku fa idza dzahaba ashabi ata ummati ma yu'ad Maka akan mendatangi bagi umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh guru kami Yaitu Syekh Abdul Aziz as-Solihin Abdul Aziz as-Sindi. Beliau mengatakan bahwasannya puncak kemuliaan kaum Muslimin yaitu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa Rasulullah SAW itu turun wahyu sehingga kalau ada kesalahan langsung Allah SWT menurunkan wahyu untuk meluruskan. Ketika wahyu ketika Rasulullah SAW wafat maka wahyu terputus maka para sahabat ditimpa dengan ya, Berbagai macam fitnah Di antaranya Dibunuhnya Umar bin Khattab al Dibunuhnya Utsman Dan seterusnya Kemudian para sahabat Itu penjaga Bagi umat ini Yang mana kalau di Masa sahabat Itu mereka masih Orang-orang yang tinggi Keilmuannya Banyak para ulama Ketika itu yang mana para ulama mengatakan di masa para sahabat dan para tabi'in Itu ulamanya yang banyak, para penceramah yang sedikit Kalau di zaman sekarang apa? Penceramahnya yang banyak, ulamanya yang sedikit Maka kalau ada fitnah di masa sahabat itu masih mudah ditepis Kalau ada ujian keimanan orang yang menyebar pemikiran yang keliru Itu masih mudah ditepis oleh para sahabat Namun ketika para sahabat wafat, maka fitnah itu akan lebih mudah masuk ke tubuh umat. Ujian atau pemikiran yang keliru akan lebih mudah masuk ke tubuh umat. Dan zaman dari zaman ke zaman itu akan senantiasa mundur terus ke imanannya. Sampai nanti di akhir zaman itu tidak akan ada orang yang mengucapkan Allah nanti di akhir zaman itu akan ditegakkan kiamat kepada manusia seburuk-buruk manusia sampai ketika itu lafaz Allah saja tidak terucapkan di permukaan. Maka ini menunjukkan akan keutamaan para sahabat bahwasanya mereka itu adalah penjaga bagi umat Demikian juga di dalam hadis lain Rasulullah s.a.w. bersabda Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Dari sahabat Abi Said al khudri Nabi kita bersabda La tasubu ashabi Jangan kalian celah sahabatku Bahkan di dalam riwayat lain Diucapkan sampai tiga kali La tasubu ashabi Jangan kalian celah sahabatku Jangan kalian celah para sahabatku Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan la'u anna ahadakum an faqa misla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadin wala rahisah. kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud gunung Uhud itu gunung di Madinah salah satu gunung di kota Madinah panjangnya kurang lebih 8 km tingginya kurang lebih 2 km. Dan saya sempat naik ya ketika di sana liburan olahraga ke atas. Itu luar biasa besar. Kata Rasulullah SAW kalau kita berinfak dengan emas, bayangkan, bukan dengan perak, bukan dengan uang, dengan emas sebesar Gunung Uhud. Kira-kira Gunung Uhud berapa ton itu, Pak? Gunung 8 kilo, gunung batu lagi. Kalau di Saudi itu kan gak ada kayak gunung kita ini ya. Gunung batu semuanya itu. lebarnya 8 kilo, tingginya 2 kilo. Kira-kira berapa ton? Rasulullah SAW mengatakan kalau kita berinfak dengan emas sebesar gunung kuhun. Itu tidak akan menyaingi pahala dari apa yang diinfakkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya itu hanya satu mud. Walaupun mereka itu hanya berinfak satu mud, satu mud itu seperti ini ya. Yaitu kalau kita mengepalkan dua tangan kita, ukuran tangan dewasa itu namanya satu mud. Jadi mereka kalau berinfak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu mud atau setengahnya itu tidak akan bisa tersaingi kalau kita berinfak emas sebesar gunung. Bayangkan bagaimana besarnya pahala sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka itu berinfak ketika di awal mula perjuangan Islam. Demikian juga atas jasa mereka itu kita semua bisa mengenal Islam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mandalla ala khair Falahu فَلَهُ عَجْرِ فَعِلِهِ Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya dalam kebaikan. Jadi misalnya, ibu mengajarkan anaknya sholat. Maka semasa anaknya itu sholat sepanjang hidupnya, maka ibu juga akan mendapatkan pahala sholat anaknya sebut tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Ini kemuliaan dakwah, keutamaan kita mengajarkan orang lain kebaikan. Demikian juga bapak-bapak kalau mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak. Maka selama dia membaca Al-Fatihah semasa hidupnya, maka ya bapak-bapak akan mendapatkan pahala bacaan. Al-Fatihah tersebut. Maka para sahabat Rasulullah SAW. Itu adalah orang-orang yang atas jasa mereka. Kita semua mengenal Islam. Seluruh ibadah kita. Itu melalui penjelasan para. Sahabat Rasulullah SAW. Maka orang yang paling banyak pahalanya. Di dalam umat Islam ini adalah. Yang pertama Rasulullah. Yang kedua yaitu. Para Sahabat itu diantara keutamaan Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Khairun khairunda seperti di dalam hadis ya, Rasulullah Sallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sumaladina yunahum, sumaladina yunah. Kemudian orang-orang selain Kemudian orang-orang setelah, yaitu generasi terbaik adalah para, generasi para sahabat, kemudian saya itu generasi para tabiin, kemudian saya itu generasi para tabiut tabi. Kemudian Al Imam An nawi mengatakan di dalam syarah An Nawawi, ittahfakul ulama ala anna khair al qurun qarn. Bersepakat para ulama Bahwasanya sebaik-baik generasi adalah Generasi Para sahabat Generasi Para sahabat Itu Di antara hadis Rasulullah S.A.W Kemudian di antara perkataan Para sahabat yang menunjukkan akan Keutamaan para sahabatnya <tuh> Itu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata Mungkin saya tertimbangkan saja Supaya meningkat waktu Barang siapa yang ingin menjadikan Contoh Menjadikan Kudwah Teladan Maka bercontohlah kepada orang-orang Yang sudah wafat Karena orang yang Masih hidup itu belum Terjamin akan. bahwasanya dia akan mati. Husnul Khatihah. Ulaika Ashabi Muhammad. Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad. SAW. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Kata Ibn Masyid. Dan paling dalam ilmunya. Dan paling sedikit bebannya. Mereka adalah satu kaum. Yang Allah pilih mereka untuk menemani Nabi-Nya dan dengan wasilah mereka, ya Allah menjadikan kita mengetahui agama. Adapun perkara yang ketiga yang hendaknya kita yakini dan kita lakukan. Yaitu kita yakini bahwasannya Para sahabat itu Berbeda keutamaan mereka Kita yakini Bahwasannya para sahabat itu Berbeda Keutamaan mereka Sebagaimana para rasul saja berbeda ya. Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah Tilkar rusul Faddonna ba'dahum ala ba'dahum Demikianlah Itulah para rasul yang kami muliakan Sebagiannya di atas Sebagiannya lain Dan Rasul yang paling mulia adalah Ulul Azmi Nabi Nuh alaihissalam Kemudian siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam Kemudian Nabi Isa alaihissalam Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam Kemudian satu lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 5 nabi ini adalah 5 nabi yang paling berat ujiannya. Lima nabi yang paling berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat, mereka bertingkat-tingkat keutamaannya. Maka yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidun. Khulafaar Rasyidin. Ya yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah sahabat yang paling mulia diantara sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga Asman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan keutamaan mereka itu sesuai dengan keutamaan atau urutan mereka di dalam kekhilafahan seperti urutannya yang barusan kita sebutkan. Ini. Itu disepakati oleh para ulama. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin yang 4 ini, kemudian 6 sahabat yang lainnya yang Khulafah Rasyidin dan 6 sahabat ini Dikatakan sebagai Al-Ashroh Al-Mubasyaru Nabi Jannah 10 orang yang dijamin masuk Surga Yang 6 itu adalah Yang pertama Sa'id Sa bin Zaid Kemudian Saad bin Abi Waqqas Kemudian Abdurrahman bin Auf Kemudian Tolhah bin Ubaidillah Kemudian Zubair bin Al-Awwam Kemudian terakhir Ab -ab Abu Ubaidai, Uba, uh, Ubaidai Nujar Atau dikatakan Di istilahkan dengan Amir Fikrin ya. Itu enam para sahabat Dan ulfa rasyidin Sepuluh orang yang dijamin Masuk surga Yang disebutkan di dalam satu hadis rasulullah saw. Kemudian setelah mereka sahabat yang paling mulia adalah sahabat yang mengikuti perang badar. Kemudian sahabat yang mengikuti perang uhud. Kemudian sahabat yang mengikuti perjanjian hudaybiyah tadi 1500 orang. Kemudian seluruh para sahabat. Dan urutan ini disebutkan oleh al Imam An Nawawi rahimahullah. Adapun sahabat wanita maka yang paling utama adalah siapa? Ya, berselisih memang. Ada yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan Aisyah radhiallahu anha. Kemudian setelah itu Fatimah, anaknya Rasulullah saw. Fatimah binti Muhammad. Dan kita yakini bahwasanya setiap para sahabat itu lebih utama daripada setiap tabiin. Oleh karenanya pernah salah seorang ulama yang bernama Al Muazzam Ibn Imran dikatakan mana yang lebih utama Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz. Maka beliau ketika itu marah. Jangan dibandingkan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah pada. Kenapa? Karena Muawiyah itu yang pertama beliau adalah pencatat wahyu, yang kedua beliau adalah orang yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang beliau sebutkan untuk membedakan antara keutamaan sahabat dengan keutamaan orang-orang setelahnya. Kemudian yang keempat yaitu kita wajib menyebut mereka dengan sebutan yang baik tidak boleh kita menyebut para sahabat dengan sebutan yang tidak baik. Kemudian yang kelima yaitu kita harus meyakini bahwa saja seluruh dari mereka pasti masuk surga. Tadi sudah dijelaskan kembali. Kita yakini secara umum seluruh para sahabat pasti masuk surga. Kemudian kita meyakini secara khusus yaitu bagi sebagian para sahabat yang sudah langsung disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan masuk surga. Karena secara akidah kita tidak boleh memastikan si fulan pasti masuk surga. Tidak boleh kecuali yang sudah dijelaskan oleh Sesungguhnya selalu berharap. Betul kalau kita melihat ada orang yang meninggal ketika sholat. kita berharap, kita optimis bahwasanya dia akan masuk surga. Namun kita tidak boleh memastikan. Kenapa? Karena amalan hati ini kita tidak bisa melihatnya. Oleh karenanya ada seorang sahabat yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun Rasul mengatakan dia akan menjadi penghuni neraka. Maka para sahabat heran, loh kok bisa? Padahal dia itu luar biasa biawai dalam berperang. Maka salah seorang sahabat mengikutinya sampai diketahui bahwasanya ketika dia ya tertusuk, maka dia meletakkan pedangnya kemudian menusuk dirinya. Dia mati dalam kondisi bunuh diri dan bunuh diri itu termasuk dosa yang besar. Maka saudara Rasulullah, Salam, sungguh benar. Rasulullah s.a.w. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6 yaitu kita wajib mendoakan dan memintakan ampun bagi para sahabat. Sebagaimana ayat yang tadi sedang kita bacakan di awal. Waladhi najab min ba'lih ya'puluna rabbana fil'ana wal'ikhwanina alladhi nasabakuna bil'imani. Wallah tajul fiqul minaqillahil adzina maka kita wajib untuk mendoakan para sahabat. Kemudian yang ketujuh masih lanjut saja, yaitu kita tidak boleh menyebutkan kesalahan kesalahan mereka. Kita harus mendiamkan kesalahan kesalahan mereka. Betul. Para sahabat itu bukan orang yang maksum karena para sahabat bukan nabi. Namun kita yakini bahwasanya para sahabat itu orang yang sudah Allah ridai dan mereka pasti masuk surga. Kemudian di sana ada beberapa alasan kenapa kita tidak boleh menyebutkan kesalahan para sahabat yang mana kesalahan para sahabat di dalam riwayat itu tidak lebih dari tiga kemungkinan. yang kemungkinan yang pertama riwayat yang menyebutkan kesalahan sahabat itu kebanyakannya riwayat palsu. yang kedua kalau seadanya betul riwayatnya maka kita harus memahaminya bahwasanya para sahabat tersebut adalah ya melakukan kesalahan tersebut dengan salah dalam menilai, salah dalam beriktihad. Dan kesalahan mereka itu sudah pasti diampunkan. Dengan beberapa sebab. Yang pertama, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling bersegerah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. yang kedua bahwasanya kebaikan mereka itu akan menghapus seluruh kesalahan mereka. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersunat Innal Hasanat Yudhib Nasajiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu pasti menghapus keburukan. Maka kalau kita seandainya kita melakukan perbuatan kesalahan, maka segera tambal kesalahan tersebut dengan kebaikan. Misalkan kita ya, tidak disadari kita berdusta maka segera segera mungkin kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala sebagaimana nabi shallallahu bersabda wa ant bi isajiat al hasanata tamhuha irinilah keburukan yang kau lakukan dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tersebut Kemudian yang kedelapan yaitu kita harus diam dari perselisihan mereka. Tidak boleh mendalami tentang perselisihan di antara para sahabat seperti yang terjadi di Perang Jamal atau Perang Siffin. Karena kondisinya kondisi fitnah dan kita tidak tahu mana yang benar yang benar ketika itu. Karena kita tidak ada ketika itu dan kita harus yakini bahwasanya keduanya itu berperang saling memerangi satu sama yang lain itu dikarenakan salah di dalam berijtihad, salah di dalam menilai. Mereka meyakini masing-masing mereka meyakini itu adalah kebenaran. <tuh> Namun itulah fitnah. Yang mana fitnah itu disebarkan oleh orang-orang munafik. Kemudian yang kesembilan, kita wajib membenci orang-orang yang membenci mereka karena di dari zaman Ali bin Abi Tholib itu sudah ada para manusia yang membenci para sahabat ya. ada manusia yang membenci keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang para ulama menyebut mereka dengan istilah an nawasi Kemudian ada orang-orang yang membenci bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliyullah. Orang-orang yang Allah sudah puji, Allah sudah ridhoi, mereka kafirkan. Maka ini adalah suatu bentuk keliruannya endak kita jangan sampai terjumus <tuh> ke dalam kekeliruan tersebut. Kemudian yang ke-10 yang terakhir yaitu kita wajib mengikuti petunjuknya para sahabat. Kita wajib ya Mengikuti cara beragamanya mereka Kita tidak bisa memahami agama ini dengan benar Kecuali kita memahaminya dengan Pemahaman para sahabat Ingat, ini sedang memahami agama Bukan berarti kita harus Naik kontas seperti mereka Bukan berarti kita harus Tidak memakai internet Karena para sahabat tidak memakai internet Bukan ini maksudnya Namun kita harus mengikuti Para sahabat di dalam agama ini Ketika mereka menetapkan seluruh sifat Allah, ketika mereka menetapkan seluruh nama Allah, maka kita pun harus demikian. Ikanakan Allah semata berfirman, wad tabiak sabilaman ana ba'ilaih dan ikutilah jalan orang-orang yang bertaubat kepadaku. Dan Allah semata juga berfirman, fa'in aman tumbihi lima aman tumbihi faqodih tadaw. Jika kalian beriman. Jika mereka beriman seperti imannya kalian Yaitu para sahabat Maka mereka sudah mendapatkan petunjuk Di dalam surat Al-Baqarah Jika mereka beriman Yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Seperti imannya kalian Yaitu para sahabat Maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk Sudah 7.15 Sudah Cukup bisa deh Ya mungkin ini penjelasan yang singkat Saya ekstra singkat Sebenarnya panjang Cuman ya, mudah-mudahan Yang singkat ini bermanfaat Dan bisa Menambah keimanan kita Menambah amalan kita Di dalam kehidupan kita Di dalam keseharian kita Dan mudah-mudahan kita menjadi orang Yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW Dan mengikuti Para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan sentiasa mencintai mereka e, Pertanyaan atau bagaimana? Ada yang bertanya? Silahkan ya. Kalau tidak ada yang bertanya Saya tanya Sudah cukupkan saja tau bagaimana Kalau kata orang sudah ada yang ayanu bade narosan Ayanu bade narosan, narosan mah beda lagi istilahnya. Iya, Apakah kita berdosa kalau kita kurang kurang enak sabar? Ya. ya. Kalau kita tidak mengenal nama mereka tidak mengenal sejarah hidup mereka itu tidak berdosa Karena memang kita tidak wajib untuk mengenal hal tersebut Itu perkara yang sangat dianjurkan Namun kita berdosa kalau kita tidak mau mengikuti cara beragamanya mereka ya, Kita berdosa kalau kita tidak mau mengikuti cara beragamanya mereka Oleh karena kita lihat bagaimana tafsir-tafsir para -tafsir ulama ya seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ath-Thabari Al dan seterusnya itu di kitab-kitab tersebut penuh dengan perkataan para sahabat karena mereka yang paling paham kapan ayat itu diturunkan dan untuk apa ayat itu ditujukan. Maka kita tidak bisa memahami ayat-ayat dan hadis dengan benar kecuali mengikuti pemahaman para sahabat dan Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adapun Mempelajari sejarah mereka Mempelajari Nama-nama ya, mereka Ini tidak berdosa seorang Ketika tidak Melakukan hal tersebut Namun ini perkara yang sangat Diadilkan Namun yang wajib adalah perkara-perkara yang tadi, Kita harus mencintainya Tidak boleh ada kedengkian kepada Para sahabat Itu semuanya amalan-amalan hati tidak boleh kita menyebutkan keburukan tentang sahabat. Yang ada orang yang mengatakan para sahabat itu orang-orang munafik. Ini tidak boleh kalau seperti. Ini. Walaupun dia tidak, ya walaupun kita tidak mengetahui nama-nama secara rinci, namun kita yakini saja para sahabat masuk surga. Para sahabat adalah orang-orang yang terbaik. Demikian juga kita harus meyakini akan keutamaan mereka. Secara umum saja itu sudah cukup. Tidak mesti kita harus menghafalkan detailnya. Tidak Namun kita harus yakini bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala. Cukup saja. Sekian ini saja ya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. صلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا عليكم ورحمه الله وبركاته